Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilaa yaumil qiyamah ayo levah rahimani alhamdulillah pada siang hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kita semua bahwasanya sebagaimana apa yang telah menjadi rutinitas kita yaitu belajar hadis-hadis yang disampaikan atau yang ditulis oleh alimam imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Hafidhullah Ta'ala Al-Rahimahullah Ta'ala Para Ibuah sekalian Yang kami cintai dan kami hormati Kami Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana apa yang telah kita bahas Secara rutin Eee uh, Daripada kita Haraf, Kita telah sampai Pada pembahasan Petayamum Petayamum Badilun Al-Wuduh Petayamum Yang mana tata cara bersuci Sebagai Pengganti daripada Wuduh Dan insyaAllah Bab demi bab akan kita terus bertambah Yang mana kita masih Membahas dalam pembahasan Toharah atau bersuci Karena sekali lagi sering saya sampaikan Kenapa kita harus mendahulukan membahas Toharah Karena amal yang pertama akan ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Awalumash al-anibati Pertama yang akan ditanyakan kepada Allah adalah salat dan salat tidak akan sah kecuali dengan suci. Atau terlepas dari hadas besar maupun hadas kecil. Masih membicarakan tentang Berkaitan dengan toharah atau masalah suci Yang mana selama ini kita membahas tentang bagaimana bersuci Baik dari hadas kecil maupun hadas besar Kita akan memulai pada kesempatan hari ini adalah Bab yang mana berkaitan dengan muslimah Atau masalah akhwat Karena ketika kita membahas hukum bersuci Adakalanya ada satu perbedaan antara ikhwan dengan akhwat Kondisi yang harus dibedakan antara ikhwan dengan akhwat Dan pada kesempatan kali ini kita terkhusus akan membahas satu bab Yang mana ini banyak terjadi para umat adul mumini artinya walaupun kita sebagai laki-laki misalnya ini adalah insya allah bermanfaat karena ini adalah ilmu dan rasulullah saw pun senantiasa menyampaikannya mengajarkannya kepada rumah atul muminin seperti aisyah radhiallahu taala anha oleh karenanya dalam bab ini kebanyakan hadisnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha Bab yang akan kita bahas yaitu babul haid. Bab yang membahas tentang haid Dan sekali lagi, kenapa penulis menyantumkan bab haid dalam kitab tarah ta ini? Di antara sebabnya adalah karena haid atau haid termasuk penghalang daripada salat. Termasuk penghalang daripada salat. Di sini membahas masalah haid ya. Apa itu darah haid? Apa itu yang dinamakan haid? Maka definisinya adalah yang nama haid adalah darah yang Allah telah jadikan darah yang Allah telah jadikan dengan kerahmatan dan hikmahnya dengan kerahmatan dan hikmahnya pada rahim perempuan wadah bagi janinnya sebagai persiapan untuk apa namanya menjadi sebuah janin ya dara darah haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana darah tersebut asalnya adalah darah yang dipersiapkan untuk menjadi sebuah janin. Kalau kita melihat daripada hukum haid ini sebelum kita melangkah pada pembahasan haid, maka kita harus tahu bahwasanya darah yang keluar dari Kemaluan ataupun dari farji seorang wanita ada beberapa macam Agar kita bisa bedakan nanti Karena masing-masing hukumnya berbeda Yang pertama adalah Damul haydi Darah haydi yang akan kita bahas lagi Yang kedua adalah Damun nifasi Darah nifas Yang ketiga adalah danul istihadhah, darah istihadhah. Darah istihadhah. Saya bahas ketiga darah ini dalam bab haid ini karena masing-masing berkaitan apabila terjadi satu masalah. Dan yang berkaitan erat biasanya adalah darah haid dan istihadhah. Karena masing-masing darah ini adalah hukumnya berbeda bagaimana kita mensikapinya ya. Yang pertama, tadi darah haid sudah jelas Darah yang keluar dari rahim perempuan atau wanita Yang mana darah tersebut adalah bahan untuk adanya anak Yang keluar, para ulama menambahkan lagi Yang keluar dengan waktu tertentu Kalau darah itu darah haid. Kalau darah nifas adalah dan yunfuju darah yang keluar dari rahim perempuan akibal wiladah. setelah melahirkan itu darah nifas. Yang ketiga darah istihadhah. ya walaupun di sini ikhwan semua tapi ini ilmu ya tidak apa apa ya siapa tahu nanti kalau sudah punya istri kan jadi bisa menyampaikan juga lah ahwat ada juga ya? ambil ya yang ketiga darah melistiqado adalah darah yang keluar dari apa parsi perempuan yang mana ini disebabkan karena luka, kata Rasulullah, "Fakir namu air pun, semuinya darah itu adalah darah luka." Ya, itulah darah, tiga darah yang nanti akan kita bedakan ketika kita akan membahas masalah hukum-hukum masing-masing dari darah tersebut. Baik, kita akan masuk pada hadis yang pertama dalam bab kita yaitu bab belaib. Ha Al hadis utasir wasalasun yang ini adalah hadis yang ke 139 tapi enggak usah perbatokan nomor karena nomor biasanya beda cetakan beda penomoran. Yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Anna nabiyya, Fatimah binti Ubaish salatinnabiyy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Fatimah binti Ubaish radhiyallahu Takallah rohullahu taala anha salatin sa nabiya bertanya kepada nabi saw. Bapak alat maka dia berkata ini ustazahdu falaat guru Afada'us dia sesungguhnya aku adalah orang yang terkena istihadhah mengeluarkan darah tapi darah istihadhah fala atuhuru dan aku tidak bersuci bersuci ya maksudnya masih kena darah istihadhah afada'u shalat apakah aku tinggalkan salat Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la inna dalikah air jangan sesungguhnya darahmu itu adalah air darah luka. Walakin dah yasolat tak petrol ayamilati kunti tahiri nafiah thumal bertasili Akan tetapi tinggalkan salat qadral ayami pada hari-hari allati -hari, kunti tahidina fiha yang mana kalian atau anti keadaannya dalam keadaan haid fiha pada masa tersebut. ثم اغسلي kemudian mandilah dan salatnya salatlah. Ya bacaan hadisnya dulu. Wa fi riwayatin an ba'd riwayat yang lain walaysa bil haidati itu adalah darah haid fa idza aqbalil haidatu fatru bis salata fa idza dan apabila telah selesai haid apa telah datang haidnya maka tinggalkanlah salat fa ila dhaha bi apabila telah lewat waktunya fasilian kitamawsoli dan maka mandilah engkau basuhlah darah mandilah fasoli dan mandilah para hadirin sekalian rahmani warahman hadis pertama ini yaitu hadis yang membawakan hukum-hukum haid dan istihadah hukum-hukum haid dan istihadah yang mana di sini dalam hadis ini adanya pertanyaan dan pertanyaan ini sering ditanyakan oleh para umat ataupun akhwat Ya. Yaitu tentang darah haid dan istihadhah. Yang mana dalam kitab fikih telah diterangkan dengan jelas bahwasanya hukum apabila orang terkena haid itu ada beberapa larangan. Ya. Maksudnya larangan dalam peribadahan. Di antaranya adalah seperti yang jelas jelas pertama adalah as-shalat. Yang pertama dilarang salat. Sebagaimana larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yaitu ida aqbalat al-haydatu fal tadayyal salat. Apabila datang haid maka tinggalkanlah salat. Ini yang pertama. Yang kedua dalam ibadah pun khusus dalam peribadahan dilarang seperti tawaf. Ya, tawaf. Tawaf juga dilarang bagi orang yang haid. Seperti ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berhaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu satu jeh haji yang Hijwadak waktu itu ketika itu Aisyah adalah Mau toaf tapi keburu haid dan dia menangis di hadapan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah menanyakan anafisti anti apakah kau orang nifas maksudnya di sini adalah haid ya. maksudnya adalah haid maka Aisyah menjawab ini haji dan aku adalah orang yang terkena haid belum toaf sudah haid duluan Rasulullah saw meluaskan wata nafah if ali kerjakan apa yang menjadi pekerjaan haji kecuali toaf fanta maka tunggulah sampai suci jadi toaf pun dilarang ketika ramadhan yang selanjutnya adalah Uh, At-tolak Tolak Cerai ya. Ketika terjadi khusus mahfena Antara laki-laki dan perempuan Dan kata itu Sampai perceraian Maka tolaknya orang yang Sedang haid Itu tidak dibenarkan Para ulama fikih Mengatakan bahawasanya Ini adalah tolak bid'ah. Tolak yang bidah, perajaran yang bid'in Terus ada lagi yang tidak boleh adalah al-wat'u. Al al-wat'u Al-jima'u. Ya, tidak boleh juga. Tiada hadis-hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala bersabda Fa atazunun fil mahdi wala taqrabuhunna hatta yathurna dari surat al-Baqarah Tinggalkanlah perempuan yaitu ya orang perempuan haid dan janganlah kau dekati mereka hatta yathurna sehingga mereka suci Wala di sini di makna al-wath'u berjima ya berjima berhubungan suami istri tapi di sana ada pengecualian-pengecualian bahasanya nanti juga ada yang diboleh-boleh dibolehkan. Insyaallah pada pembahasan nanti akan kita bahas. Yang selanjutnya yang tidak boleh adalah seperti kira Quran ini diperselisihkan para ulama. Yang rajih adalah perempuan yang naheid tidak boleh membaca Al Quran. Maksudnya membaca apa namanya dengan memegang Al-Qur'an. Para ulama mengecualikan kecuali kalau bacaan itu adalah bacaan yang dengan hafalannya. Ya, seperti membaca Al-Qur'an, berzikir itu boleh. Boleh. Artinya ada pengecualian daripada lafadz <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala fantaziluni sa'a fi mahidi wala taqrabuna hatta kalian mendekati sehingga perempuan haid itu suci. Ya, inilah hukum haid yang dilarang ketika orang perempuan sedang haid, ya. sedang terkena darah yang siklusnya rutin. Terus ada beberapa permasalahan ketika seorang perempuan apa namanya? Sedang terkena haid Itu ada dua keadaan Tipe perempuan Yang terkena haid itu ada dua Ada yang tipenya Apa namanya Haidnya itu rutinan Rutin itu artinya sudah Dipastikan Atau sudah menjadi Kebiasaannya tidak ada Kendala yaitu jangka waktunya Jangka waktunya Ada tipe Perempuan Muslimah Itu yang tidak bisa Dipastikan Jangka waktu haidnya Jangka waktu haidnya Tapi ini saya terangkan Jadi yang dua Yang pertama adalah Hukum bagi wanita Yang sudah rutin haidnya Dan menjadi kebiasaannya secara rutin Misalnya wanita Haid 6 hari punya kebiasaan Haid 6 hari dalam 1 bulan nah, Dan ini menjadi kebiasaan Setiap haid 6 hari Ini ada yang seperti itu Tapi ada yang memang Tidak jelas Kadang 6 hari, kadang 3 hari, kadang 10 hari Nah, Maka sebelum kita akan Mempelajari itu Kita harus tahu Akol lumudati itu Paling sedikit atau, atau Paling banyaknya Jangka masa Haid seorang perempuan Jadi Haid ini keluarnya darah perempuan adalah Pada waktu tertentu Yang mana ada paling sedikitnya Dan ada yang paling banyaknya Sebenarnya dalam masalah seperti ini Para ulama itu dengan dalil-dalil anda itu berbeda pendapat dalam masalah menentukan berapa sih minimal atau maksimalnya darah seorang perempuan haid itu. Ya. Kenapa harus kita tentukan seperti ini? Karena ada kasus biasanya istihadah dengan haid itu keluarnya bersamaan pada waktu yang sama. Cuma bedanya kalau istihadah tidak mesti dalam rutinan-rutinitas bagi wanita yang mempunyai haid rutin, bisa jadi di apa namanya di luar waktu tersebut, tapi terkadang juga barang keluarnya. Ya. Ini masalah eh, apa namanya waktu jangka waktu haid. Para ulama Berbeda pendapat di antaranya adalah mengatakan minimal 3 hari 3 malam maksimal 15 hari. Ada yang mengatakan satu hari satu malam maksimal 15 hari. Seperti Alimam uh, Alimam Hanafi mengatakan bahwasanya Madhab Hanafi mengatakan 10 hari maksimalnya. Demi ar-rajul "Alam maksimal darah haid itu adalah 15 hari. Adapun setelah 15 hari maka itu bukan lagi darah darah haid." Bukan lagi darah haid Paling sedikitnya berapa? Keluarnya Paling sedikitnya adalah Darah haid keluar Satu hari, satu malam ya, Satu hari, satu malam Kita bedakan Kenapa batasi nanti akan kita kompromikan Dengan permasalahan ketika terjadi masalah istihaldah. Ya, Itulah darah haid yang mana larang-larangnya sudah jelas tadi tidak boleh sholat, to'af, pernamanya berjima dan lain sebagainya yang telah kita sebutkan seperti puasa yang satu puasa. puasa juga puasa juga tidak boleh ya puasa juga tidak boleh dilaksanakan bagi orang head cuman bedanya ketika orang puasa nanti hadisnya di sini ada pada hadis yang terakhir pada pembahasan head ketika Aisyah radhiallahu taala ditanya oleh Mu'adhah Maka solat apa puasa pun harus ditinggalkan. Cuma bedanya solat itu tidak wajib mengkotonya bagi orang yang terhaid. Adapun puasa tetap wajib mengkotonya, tetap wajib mengkotonya. Karena anisah ratulatah pernah e, ditanya oleh muadzak kunna yusibanadalika fatuq maru bi koto isau muwalanu maru bi kita terjadi pada waktu itu Haid Dan kita diperintahkan untuk mengkodok shawm Dan tidak diperintahkan untuk mengkodok shawm Tapi ada yang tertinggal puasa. Terus yang selanjutnya adalah Sebagaimana apa yang tertera dalam Hadis ini Yaitu hadis yang membahas sekalian Haid dengan istihawdah Darah istihawdah Maka masih ada satu pembahasan tentang batasan maksimal atau minimal umur orang itu terkena haid Umur orang itu terkena terkena haid Jadi ada batas minimal Orang siklus mulai haid itu berapa umurnya Seperti dalam hadis yang lanjutan dari Aisyah R.T Anna umuh habibata Ustuhidot satasinina Bawasannya Ummu Habibah Dia terkena Haid pada umur berapa? Satasini 7 tahun Fasalat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Manda nikah Dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tentang masalah itu Fak mafamara Anta betasil Ka Rasulullah menyuruhnya untuk mandi setelah selesai darahnya. Fakkanat dar tasirulikulisolatil dan umuh habibah itu solat pada setiap, eh, mandi pada setiap solat. Ya. Jadi dari sini bawasanya dalam tujuh tahun ketika keluar darah Rasulullah masih memerintahkan untuk apa? Untuk sol salat. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwasanya minimal Ataupun mulai orang itu dianggap mempunyai darah haid Seorang perempuan adalah pada umur buluh Yaitu apabila dia telah balik Mereka mengatakan Yang terakhir adalah mengatakan setelah mencapai sembilan tahun Sembilan tahun ya Itulah baik terjadi setelah 9 tahun. Walaupun ini juga kalau kita lihat berbagai kaul ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mereka 15 tahun karena apa? Bahkan ada yang mengatakan tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Permasalahan Di antara permasalahan yang sering terjadi ya, Yang harus dilakukan apabila terjadi ini ketika darah istihadhah itu berbarengan keluarnya dengan darah haid. Bagaimana mensikapinya? Karena apa? Kenapa kita harus mensikapinya? Karena darah istihadhah seperti apa yang disebutkan dalam hadis tadi, ketika keluar dari rahim perempuan, maka tetap wajib untuk melaksanakan salat. Ya. Karena Rasulullah mengatakan apa? Fahamura anta fitasi untuk membasuhnya dalam hadis yang lain la tatrukul salata fa inna hu irqul fa inna dzalika irqul. Tidak boleh meninggalkan salat maksud sesungguhnya darah istihadah dan darah luka. Yang mana di sini tetap istihadah adalah darah luka dan bukan darah haid. Ya bukannya darah, darah haid. Lalu bagaimana apabila darah haid ini membingungkan seorang perempuan? Ya, bagaimana langkah-langkahnya mensikapi darah haid dengan darah istihadah yang berbeda? Yang mana kita telah tahu bahwa hasilnya darah Istahat apabila keluar itu Tidak Diperintahkan untuk meninggalkan sholat Dan wajib melaksanakan sholat Ya yeah. Di antara permasalahannya adalah Ketika orang tersebut Mendapatkan Darah Yang belum masanya tanggal haidnya keluar sudah keluar, ya, sudah keluar. Bagaimana kita cara membedakannya? Maka sebelum kita membedakan kita bagi dulu seperti tadi ada peritipe perempuan yang haidnya rutinan tanggal sekian itu rutin tidak pernah bergeser. Ada yang tidak rutin. Adapun yang pertama kalau rutin misalnya haid tanggal 6 10 hari misalnya sampai Ataupun 9 hari sampai tanggal eh, 15 nah, Maka kita kembalikan Yang seperti ini Tetap patokannya yang terakhir Adalah pada tanggal rutinan air Adapun misalnya tanggal 8 sudah keluar darah Maka kita tetapkan karena orang tersebut mempunyai kebiasaan rutin tanggal 9 Maka tanggal 8 Itu kategori darah apa? Isti, isti dan dia Tetap wajib sholat Mulai meninggalkan sholat Adalah ketika tanggal 9, eh tanggal 6 tadi Sampai rutinnya Tapi bagi Para wanita yang tidak Mempunyai siklus head rutin kadang tanggal 6, kadang tanggal 5, kadang tanggal apa namanya? 10. Ini bagaimana? Ya. Ini bagaimana? Maka yang seperti ini hendaknya dia itu apa namanya? bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah Karena pada ekatnya Darah haid dengan darah istiha Allah Itu bisa dibedakan Bisa dibedakan Dari sisi Baradaknya Ataupun darahnya tersebut Dari sisi darahnya tersebut Dibedakan dengan cara bagaimana Yang pertama Dengan melihat ciri darah tersebut Melihat ciri darah tersebut Karena ciri darah haid itu berbeda dengan ciri darah istihadhah Di antaranya adalah perbedaannya itu kalau darah haid itu darahnya hitam Darahnya hitam Terus yang kedua berbau anyir Berbau anyir Kalau darah istihadhah darahnya adalah kemerahan Merahan Dan tidak begitu Berbauannya Maka apabila Perempuan atau wanita Yang tidak mempunyai siklus haid rutin ya, Tanggalnya rutin segitu Maka dia harus Mempertimbangkan ini, bisa membedakan Apabila yang keluar itu adalah darah Seperti darah ciri-ciri darah Hid, maka dia wajib meninggalkan Solat wajib meninggalkan sholat karena dilarang jika serang head untuk sholat. Apabila ciri darahnya yang darah, darah istihaw maka orang tersebut harus apa? Tetap, pernamanya mengerjakan sholat dengan membersihkan darah tersebut, membersihkan darah tersebut. Ya. Lalu apakah wajib setiap Sholat itu mandi, ya. Karena Rasulullah ketika kena istighfar pun mengajarkan untuk apa? Untuk mandi. Apakah wajib mandi? Yang sahih di sini adalah tidak setiap mau sholat itu mandi, tapi cukup membersihkannya dan berbudu, ya, dan berbudu terus sholat. Adapun dalam hadis ini, fardha eh, sholat kula sholatin dan hadis. Umm Habibah tadi atau hadis oh ya Umm Habibah tadi Umm Habibah tadi maka nattazilul salatin maka ini adalah hanya sikap Umm Habibah yang berhati-hati dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan untuk mandi tidak memerintahkan mandi ketika setiap salat maka kita kembalikan kepada hukum asal bahwasanya orang yang antara istihal itu Bukan kategori orang yang junuh Maka tidak harus mandi Tapi untuk ya membersihkannya Untuk memandi cukup sekali Tidak setiap untuk sholat Ya Itu Yang Kedua hal Ataupun keadaan istihadah yang Kedua Ya tapi bisa mungkin terjadi Kehalangan kesulitan hal yang kedua ini Apabila apa? Dengan siklus Tadi pertama tidak bisa Karena tidak rutin Yang kedua dengan membedakan jenis darahnya Yang ketiga apabila tidak bisa dibedakan ya Apabila tidak bisa dibedakan Maka yang seperti ini bagaimana? Ada juga tipenya ya Ini para akhub yang sering paham biasanya yang tidak bisa dibedakan, ini adalah keadaan yang tiga Bagaimana sikapnya? Maka dengan seperti ini, mau dibedakan, susah ya Sama aja merah gitu ya? ya Kalau tadi kan jadinya merah, bau anjir, satu lagi kalau lalu darah itu mengental biasanya. Kalau lalu istighadah tidak mengental nah, Itu tidak bisa dibedakan, sebabnya satu kejadian tidak bisa dibedakan Ini istahat-istahat pahit Nah, maka ada langkah yang ketiga yaitu apa? dikembalikan kepada waktu 'urf kebanyakan ataupun kebiasaan seorang perempuan. Aglabnya, umumnya perempuan haid itu berapa? Rasulullah mengatakan pada kauman haidnya seorang perempuan adalah berapa? Yaitu 6 sampai 9 hari. 6 sampai 9 hari. Jadi kita ketika keluar darah tidak bisa dibedakan antara haid Ataupun istihara Maka Diumumkan kepada keumuman wanita haid Setelah itu Maka orang tersebut Wajib untuk melaksanakan sholah Dan keumuman haid ini ya Keumuman haid ini Adalah Sebagaimana apa yang di Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 6 hari dan 9 9 hari, 9 hari. Dan dimaksud keumuman wa ditahid ini para ulama juga menjelaskan hendaknya dia itu dikiaskan kepada kerabat yang dekat. Kerabat yang dekat, misalnya punya kakak atau bibi atau uminya itu punya berapa kebiasaannya biar jelas maka diikutkan pesan. Diikutkan pesan. Jadi setelah e, keumuman yang disesuaikan dengan kerabat dekat, maka setelah itu dihukumi adalah darah istiharto. Darah istiharto. Nah, setelah itu ya, setelah masalah darah istiharto terjadi, ini saya menyampaikan berdasarkan hadis-hadis yang ada dan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada para wanita. Darah istihata ini Ataupun darah haid ini Apabila terjadi Pada perempuan yang sering bermasalah Adalah para perempuan atau ahwat Atau umahat yang tidak mempunyai Siklus rutin Mempunyai gangguan pada rahimnya biasanya Suatu ketika terjadi misalnya ya Satu hari Satu malam haid Hari ketiganya berhenti Hari ketiganya berhenti Hari keempat, tiga empat berhenti, lima, keluar darah lagi Lima, enam, sampai tujuh, berhenti lagi nah, Ini biasanya kadang membingungkan para ahwat Ini saya sholat atau tidak ya Ini darah head apa bukan Yang menyebut darah head adalah darah yang keluar dari apa namanya <tuk> e, Tadi kita Jelaskan darah yang rutinan per bulan keluar pada seorang perempuan Ini sebulan, putus, haid, putus, haid Ini bagaimana? Nah, yang seperti ini Maka para ulama berbeda pendapat dalam sikapinya Ya, berbeda, apa namanya, berbeda pendapat dalam sikapinya dari mana perbedaan mereka? Perbedaan mereka bersumber daripada jangka waktu maksimal haid. Jangka waktu maksimal haid. Karena seperti alimam syafi'i, alimam hanafi mengatakan bahwasanya jangka maksimal haid itu berapa? 15 hari. 15 hari. Nah, ketika terjadi demikian. Maka yang sahih dari perbedaan para ulama, yang sahih adalah orang tersebut harus mempunyai padokan. Kita padokannya roji ada 15 hari, maka orang tersebut dalam koridor hitungan 15 hari itu tetap dihitung dalam keadaan haid, dalam keadaan haid udah jelas, berarti walaupun berhenti itu dalam kondisi haid walaupun Ali Imam Abu Hanifah mengatakan kita lihat secara dohirnya kalau haid berhenti, kalau berhenti sholat kalau sudah berhenti apa kalau haid tinggalkan sholat kalau sudah berhenti sholat lagi kalau haid lagi tinggalkan lagi seperti itu pendapatnya Muhammad Muhammad. Tapi yang mungkin saya rojikan, kalau Alam, pokoknya masih dalam koridor 15 hari, maka itu termasuk kategori orang yang sedang ha haid. Ya, orang sedang ha haid. Permasalahannya. Permasalahannya, ini kembali kita memasalahannya adalah apa kepada wanita yang tidak punya siklus rutinan. Kalau yang rutinan sudah jelas, berarti di luar hari rutinannya itu berarti darai istihallah, sudah jelas. Hmm. Ataupun ketika masalah seperti ini, kalau di dalam permasalahannya di dalam rutinannya, misalnya hitlnya 9 hari, ketika berhenti di tengah-tengah, maka ikut dihukum haid tetapi sesuai dengan jangka rutinannya itu 9 hari. 9 hari. Nah, apabila terjadi apa namanya? Keluar darah melewati 15 hari Maka tidak ada lagi darah Darah Hei Maka yang keluar itu dianggap darah apa? Darah Isti Istiha'udah Maka orang tersebut tetap Wajib membersihkannya dan mengerjakan Sholah so, dan apa-apa yang e, Boleh mengerjakan apa-apa yang dilarang Ketika orang itu sedang Hayat sebut Tua'af Sampai al alwatu Berhubungan intim itu boleh Asal di luar jangka 15 15 hari Nah itulah permasalahan Heid Yang mana Ini kalau kita pikir kepada para rapat Ini lebih polemik lagi ya Banyak permasalahan lagi Terus ada permasalahan lagi Masalah Heid ini ya, Karena ini hadisnya hampir sama Yang dilihat oleh Aisyah semua <tuh -tuh. Permasalahan yang mana Berkaitan dengan waktu Jatuhnya suci seseorang Berhentinya Haid Berhentinya Haid Kapan dia Mulai melakukan sholat nah. ya. Misalnya gini Seorang Haid Mulai tanggal 6 Tadi ya Dia mulai meninggalkan sholat dan dia mempunyai rutinitas yaitu 6 hari sampai tanggal 12 ya nah ketika orang tersebut suci sudah suci sudah thahir maka wajib mandi maka ini adalah ada faedah umum yang mana kapan dia mengerjakan salat misalnya sebelum terbenam matahari Orang tersebut mendapatkan suci Dan bisa mengerjakan Apa namanya Harus mengerjakan sholat Ya, mengerjakan sholat Ya Kan tadi Hitungannya hari ya 6 hari Nah, kalau dalam sehari kan ada Beberapa sholat Ada 5 kali sholat Nah, terus bagaimana ketika orang itu sebelum terbenam matahari mendapatkan suci, berarti terhitung suci pada hari itu. Apakah salat kalau salat asarnya jelas bisa melaksanakan salat asar? Lalu bagaimana dengan salat duhurnya? Kan termasuk pada hitungan hari suci. Maka di sini para ulama memberikan al alaih Yang dianggap di sini adalah hari. Jadi Waktu sholat sehari malam itu terbagi dua bagian Siang dan malamnya Karena yang membedakan hari adalah siang malamnya Misalnya kalau hari jatuh pada siang hari Maka mulai dari terbit, fajar sampai terbenam matahari. Kalau bagian itu waktu kategori, waktu malam hari nah Karena pergantian hari itu Mulai dari tenggelam matahari dan terbit, fajar Fajar. Maka dalam masalah ini, ketika orang tersebut e, suci pada hari tersebut, yang mana hari tersebut wajib merjalankan solat, maka yang dikerjakan adalah hari ketika atau apa namanya waktu ketika orang itu suci. Misalnya, sebelum terenggelam matahari orang itu suci. Maka yang diwajibkan solat adalah tetap dia harus mengkhotbah solat zuhur dan solat e, mengajarkan solat lah. Ha? Asal mengerjakan sholat sholat asal, ya. Karena apa? Karena e, masalah seperti ini, yaitu ketika apa namanya waktu sholat itu dalam keadaan sutor, ya, as sholat awalafilhaliroudhi karena penang sutor, maka wajib tetap harus dikerjakan dan orang itu. Ini dalam keadaan khutbah haid Dan telah mengalami pada hari itu suci Begitu juga apabila terjadi Suci sebelum Terbitnya fajar Maka dia tetap wajib Mengkodoh sholat maghrib Dengan sholat isya wajib Karena pada hari itu dihitung Hari itu adalah hari su suci Nah ini yang berkaitan dengan Dengan waktu, dengan waktu. Adapun Kalau masalah mulai haidnya Mulaidnya, maka ketika munculnya darah pada saat itu orang tersebut wajib meninggalkan sholat, sholat Tidak melakukan sholat Kalau masalah mulainya sudah jelas ketika munculnya darah, darah tersebut Adapun ketika berhentinya maka waktu itu sehari semalam itu dibedakan Karena batasan waktu dalam waktu hijriah itu tidak seperti batasan waktu apa? Waktu masehi. Pengalian tanggal waktu Hijri Itu apa? Dari mulai terbenam atau matahari Terbenam matahari Nah itu yang berkaitan Dengan masalahnya Yang selanjutnya adalah Apa-apa yang dibolehkan orang tersebut Ketika dalam e, Ketika melakukan Ataupun dalam kondisi hate. Maka ada beberapa hal Yang boleh dilakukan oleh orang tersebut Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an tapi tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Al kenapa? Karena menyentuh Al-Qur'an dalam haid itu termasuk istizaan ataupun ini adalah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua. Jadi saya bahas kenapa sesuatu yang harus ditinggalkan ketika haid karena sebagaimana sabda Rasulullah as firman Allah Subhanahu wa taala Faatazilunisa afil hayiti walataqrobuhu nahatayaturna. Tinggalkan orang yang haid dan apa namanya jangan engkau dekati sehingga mereka suci. Para ulama itu dalam menafsirkan jangan engkau dekati ini bermacam-macam, ya. Dan yang apa namanya sebagaimana apa yang dicantumkan dalam hadis yang kita bahas, itu hadis Aisyah juga, ya. Pada hadis yang terakhir atau hadis yang sebelum terakhir, ya, ada beberapa hal yang dibolehkan seperti tadi membaca Al-Quran tapi dengan hafalan, bukan dengan membaca membukanya dengan hafalan. Yang kedua adalah orang tersebut walaupun dilarang untuk berhubungan suami istri itu berhubungan yang hakikatnya, adapun berhubungan yang sifatnya biasa. Tanya berjumpa, bermula, abah dan lain sebagainya, itu dibolehkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Aisyah. Di sini ada Aisyah radzallul tahala berkata, untuk akta siluana warasulullah saw walailahsalam fiina inwahidi. Aku pernah mandi bersama rasulullah saw walailahsalam pada satu bejana, satu bak air. Kilana jenuh pun dan apa namanya kami berdua adalah dalam keadaan jenuh. Karena yang muruni fatarus hayubasurini wanahah itu dan Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakai kain jari. Ya, Ayubah suri niwa anaha itu dan Rasulullah SAW mencumbuiku dan aku dalam keadaan haid. Jadi boleh, ya. selama itu tidak alwat'u iaitu apa namanya berhubungan intim antara suami dan istri itu yang tidak boleh. Wa kana yahruju rasahu ilaiya. Ini sudah pembahasan lain. Ya, jadi dibolehkan tadi ya Berjumlah, bermain-main dengan suami istrinya Tidak apa-apa dalam kanan haid Ini untuk menyelisih orang Yahudi Dan orang Yahudi dan Nasrani Ini kebiasaan mereka kalau melihat perempuan perempuan Yang haid itu dijauhkan Bahkan diasingkan Islam tidak seperti itu, Tapi tetap memuliakan seorang Perempuan, tapi dengan Cara apa? Harus dijaga Ala Izzari Di atas Kainnya, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mandi apa namanya mandi dengan Aisyah memerintahkan untuk memakai kain. Kemudian mudian Aisyah mengatakan hayubas Maka Rasulullah me, apa namanya mencium biku, menciumnya dan lain sebagainya. Itu tidak mengapa, tidak mengapa. Ya, jadi dibolehkan. Terus yang dibolehkan lagi adalah apa namanya boleh Mendatangi sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tapi cuma mendatangi tidak dianjurkan. Tidak untuk mengikuti sholat. dianjurkan untuk apa namanya? Rasulullah SAW yang muridin memerintahkan para perempuan yang masih Pihitan maupun orang yang sedang haid untuk keluar mengikuti acara salat Idul Fitri tapi Idul atau maupun Idul Adha tapi cuma dalam apa? Untuk menghadiri khutbahnya saja, tidak untuk ikut salat. Itu boleh. Nah. Bahkan di sini apa namanya? Rasul, Aisyah radhiyallahu taala masih tetap merawat Rasulullah saw ketika di dalam masjid. Karena yohriju rasahu illya wahwa mu'tafikun, mu'taqifun, farsiluhu anahah itu, farsiluhu anahah itu. Dan apa namanya? Bahwasanya Rasulullah karena Rasulullah saw mengeluarkan kepalanya dari masjid. Karena Rasulullah waktu itu sedang itikaf di masjid, Rasulullah mengeluarkannya dan Rasulullah saw. Aisyah radhiyallahu taala apa namanya merawat Rasulullah saw menyisirnya. Rasawilaya Rasulullah, Rasulullah mengeluarkan kepalanya untuk di luar masjid, bahwa mau takifun dan dia sedang itikaf faksi luaran akhiran dan aku membasuh Rasulullah saw. Isir membasuh rambutnya itu boleh. Nah, terus bagaimana kalau masalah masuk ke masjid boleh atau tidak? Berdasarkan hadis ini, Rasulullah saw. Orang yang kena haid itu boleh di masjid, tapi bolehnya di sini imbabil murri untuk lewat saja. Kalau al almuksu dilarang di masjid karena apa? Karena dikhawatirkan di sana apa? Di sana akan e, najis adalah tohurun tempat yang suci dan tidak boleh untuk bagi orang-orang yang hate dan ditakutkan akan terkena terkena najis walaupun ini terlepas daripada perbincangan para ulama ada juga ulama yang bolehkan karena apa al aslu barudhimah kepada kita kembalikan hukum asalnya dan tidak ada larangan istinats seorang, seorang perempuan itu tinggal di masjid nah ini adalah para ulama yang soalnya adalah apa namanya perempuan boleh lewat masjid tapi tidak boleh menetap di di masjid berdasarkan kan? sikap Aisyah atau Radhiallah yang mana Rasulullah mengeluarkan kepalanya dari masjid dan Aisyah tetap merawat Rasulullah pada hadis yang lain menyisirnya dan pada hadis ini adalah membasuhnya membasuhnya apa namanya, membasuh kepala Rasulullah saw Itulah diantaranya hal-hal yang apa namanya diperbolehkan ketika orang itu sedang haid. E, sebenarnya pembahasan haid itu kalau kita rinci dengan permasalahan-permasalahan itu banyak sekali. Tapi mungkin kali ini saya cukupkan e, pembahasan pembahasannya yaitu masalah haid, masalah haid dengan istihadah yang jelas hukum istihadah itu tidak terkena hukum. Adapun tata caranya Ketika terjadi beberapa dengan istihadah Sudah kita jelaskan Dari saya e, Insyaallah hari ini untuk melajan akhir kita cukupkan Saya silahkan untuk kalau ada Pertanyaan-pertanyaan jika pertanyaan. ada pertanyaan Ketika menjelang terbenam sudah bersih Maka orang tersebut wajib melakukan Mengkodok sholat duhur dan sholat asar Maka mimbabi e, Tertibbi sholat Orang tersebut pertama adalah melaksanakan sholat duhur Dan kemudian Melakukan sholat asar Empat rekat, empat rekat Ketika dia mukim Tapi ketika dia syahar Boleh kita kembalikan pada hukum syahar Maka boleh dijamak dan dikosok Berita alam lukur dulu baru isak kalau berhenti antara mungkin berisak jadi kodo selamat antara maghrib dan Isya maka sholat maghrib dulu baru sholat Isya ah kalau berhentinya antara maghrib dan Isya masuk waktu mana ini waktu masu, masih waktu maghrib maghrib ya. maka dia segera sholat maghrib nah, asal asalnya tidak nah. karena pergantian hari dalam isyirah adalah mulai dari terbenam mata Tahari tidak seperti Masehi yaitu dari pertengahan malam cal satu malam. Tidak dikodok kota kota. Jika seorang wanita air kemudian berhenti, katakanlah satu hari setelahnya, setelah dia berhenti kemudian dia berbulan. Setelah berbulan kemudian sudah. Apakah darah itu begitu sebagai darah haid? Tidak, itu darah Ya ada pertanyaan, ketika satu hari atau satu hari ke malam itu haid dan itu suci dan menganggapnya suci, maka kita kembalikan. E, Adapun orang itu terus berhubungan misalnya, karena kalau namanya anggapan darah itu darah suci atau darah haid ya yang telah suci, maka pada umumnya adalah boleh untuk melakukan segala apa yang Uh, orang itu suci Seperti berhubungan tadi Nah kita kembalikan Ketika orang tersebut Apa namanya Setelah berhubungan Itu muncul lagi darah air ya, Misalnya muncul lagi darah air uh, Maka Sebenarnya se sebelumnya kita harus melihat Kebiasaan dari orang tersebut Kalau orang tersebut rutin Menyelidunitas Walaupun saat itu berhenti maka itu adalah wilayah waktu waktu haid. Ya. Tapi kalau yang tidak rutinitas, yang tidak rutinitas ya, seperti misalnya enggak jelas kapan waktunya haid. Ya, orang itu apabila berhubungan kalau mengambil pendapatnya Imam Hanafi, ya. Maka ketika orang itu telah sudah telah tidak ada haidnya Tentulah suci, merasa suci Dengan sebenarnya, maka orang itu Tidak mengapa, karena kita kembalikan kepada Orang yang Orang yang apa namanya, apa namanya Orang yang hukum, asalnya tidak uh, Tidak haid, karena sudah tidak suci Tapi kalau Mengambil pendapat Yang lain, dengan Malik Dan Imam Syafi'i Maka orang tersebut, hendaknya Ketika masih dalam Satu hari, satu malam haid, terus ada bersih Dan orang itu kita hukumi bahwasanya hukum masa hid adalah maksimal lima, berapa hari tadi 15 belas lima maka orang tersebut sebenarnya tidak boleh untuk melakukan hubungan intim kalau sudah terjadi faljatu bi lalum maka bertobatlah kepada beradullah subhanahu wa taala dan hendaknya seorang wanita itu berhati-hati bagaimana siklus uh, Mengetahui bagaimana siklus haidnya haidnya mudah Ini rihal. Apa masalah yang ada begitu yang status seperti Al-Qur'an diterjemahkan dan seterusnya. Yang pertama masalah membaca Al-Qur'an. Masalah membaca Al-Qur'an. Apakah boleh seorang perempuan membaca Al-Qur'an dengan memakai apa namanya rihal? Ya, Hafiz itu artinya apa? Eh, pakai sarung tangan gitu ya Biar tidak menyentuh oh. Al-Quran Wallahu ta'ala eh, Sebagaimana Fa'idah Fakr umataya seorang Al-Quran Maka bacalah apa yang mudah bagi Al-Quran Maka lebih baik Seorang perempuan itu membaca Yang dia hafal saja Yang dia hafal saja agar kita terhindar Daripada untuk menyentuh Al-Quran Dalam keadaan ha'id Nah, haid, walaupun itu pakai lihat, ya, walaupun itu pakai lihat, al-ju'tabah orang tersebut itu adalah istimah al-musha, menggunakan al-musha wal-taharah. Adapun yang kedua masalah mus'haf apa yang tidak mus'haf itu mau tak. Pokoknya kalau di situ satu buah kitab yang tercetak di situ adalah al-Quran, ada al-Quran itu termasuk kategori Mus'haf, Bahkan para ulama mengatakan kalau itu kitab tafsir yang mana tertulis di sini itu lengkap daripada ayat-ayat Al-Quran maka itu termasuk kategori mus musaf bahkan Membabin ikhraf untuk dalam memuliakan ilmu kitab hadis pun itu para ulama apa menundukkan kemuliaannya bagaimana kita menyikapinya sebagaimana Al-Qur'an walaupun pada akarnya berbeda itu dalam mimba Bin ikram saja adapun yang dia makna Al-Qur'an walaupun itu terjemahan Itu kategori mushaf walau ta'ana ada pertanyaan dari Ahmad Bila seorang wanita biasanya haid rutin 12 sampai 13 hari namun suatu ketika dia haid 15 hari dan saat hari ke-16 ke bulan Sampai ke-18 darah yang keluar Masih dengan ciri-ciri darah haid okay, Bagaimana menciptanya nah, Ini Keadaan seperti ini Jadi ada orang punya rutinan 12-13 hari Jelas rutinannya adalah berapa 12 dan 13 sampai 13 hari Beliau atau orang tersebut Keluar darahnya setelah Apa namanya Suatu hari ketika dia haid 15 hari Hari dan saat hari ke-16 18-nya maka masih mempunyai ciri-ciri darah haid. Seperti poin urutan yang kita sebutkan tadi, maka kita dahulukan apa? waktu maksimal haid adalah 15 hari. Adapun setelah itu, maka itu kategori darah isti istihadah Karena kita sepakati bahwasannya yang namanya darah haid adalah maksimal 15 hari, 15 hari Kecuali sedikit pendapat alimah masyafi'i Yang mana mereka mengatakan bahwasannya apabila itu bukan rutinan Bukan terjadi pada wanita yang mempunyai kebiasaan yang tertentu Maka haid itu sampai 18 hari Tapi walau alam saya merujakan tetap yang namanya haid maksimal adalah 15-15 hari jadi setelah 16 hari kali 16, 18 maka itu terhitung darah istihatoh dan orang itu terkena hukum istihatoh harus mencucinya dan apa namanya ee, menjaganya dan tetap wajib sholat. Allahu Taalaal. Yang lain ya? e, ini Insya Allah bisa dipahami ya, walaupun ini agak rumit ya karena. Tentu sekalian yang Ifwan terutama gak ngalami Tapi ya Insya Allah bisa dipahami Ya mungkin e, pembahasannya gak lewat 15 menit Karena Ya sekali lagi Saya sekarang gak begitu ngoyo harus Harus dilapus ya Karena saya kemarin Bermisik Oh jangan-jangan selesai tapi yang penting saya pengennya Untuk sekalian ini bisa memahami dari materi Walaupun hadisnya kita baca 3 atau 45 Seperti itu Tapi mungkin kalau ada permasalahan Bisa ditanyakan di lain hari e, Kita cukupkan pada Masalah Haid Insyaallah sampai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh